diruri anfusina wassayiati amalina man yahdihi allah fala mudilla la wa man fala hadiya la wa asyhadu alla ilaha illallah la syarika la wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Walatamutton illa wa antum muslimun. Wabahdhah. Hadirin jemaah Masjid Al Ikhlas daerah Cikarang Baru yang Allah muliakan Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Juga radio-radio lain. Para pemirsa berapa stasiun TV, Ahsan TV dan TV-TV lain. Para netizen di mana saja anda berada Alhamdulillah kembali kita berjumpa Melanjutkan Kajian Kutaib Islahul Kulub Kita sudah sampai pada Membahas Bab terakhir yaitu Beberapa Pejangan Kata-kata mutiara Wasiat mas. Dari para ulama tentang kondisi hati. Di antaranya sudah kita bahas beberapa poin. Kita akan lanjutkan poin ke-11. Berkata, Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayh, Iza ammalta ala al-qalbi humumad dunya wa'athqalaha, Wahai wanat, bi aurah dihi, yang ia kuatuh, wahai kal musafir, yang hump, yahmil dabatuh, bawah taatatih, walau yafihah, anafah, fana asraa, ma taqibuhih. Kata Imam Ibn Qayyim. Apabila kamu bebani hatimu Dengan cita-cita dunia dan beban berat yang dipikulkannya Sementara perbekalan yang dibutuhkan Untuk kekuatan dan kehidupan dari hati itu Engkau abaikan. Jadi yang membuat hati ini hidup adalah ilmu, hidayah, iman, ibadah. Itu yang membuat hati kita hidup dan kuat. Zikir dan seterusnya. Itu tidak diberikan. Sementara hati diberi beban berat berupa cita-cita dunia. Kemewahan dunia. Beban-beban dunia. Maka apabila hatimu seperti itu, kamu tak ubahnya sebagai seorang musafir membawa kendaraan. Zaman bahayalah kan kendaraannya kuda, unta, atau keledeh. Itu kendaraannya diberikan beban-beban berat melebihi kemampuannya. Sementara makanan minuman yang dibutuhkan oleh si kuda tidak diberikan. Apa yang terjadi? Hanya beberapa langkah kuda itu amruk. Tidak bisa melanjutkan kembali perjalanannya. Tidak bisa menghantarkan kita sebagai penumpangnya ke tempat yang kita tuju. Gagal perjalanan kita. Jadi hidup ini... Adalah perjalanan menuju satu tempat. Kendaraan kita itu hati. Hati inilah yang membawa kita semua ke tempat yang dituju yaitu surga. Sudah kita terangkan. Kita ini berasal dari surga dan harus kembali pulang ke surga. Ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan. Di mana mereka ditempatkan oleh Allah di surga, ya kata Allah. Uh, Uskon anta wazaujugal wa jannah. Tinggallah engkau he Adam dan istrimu di surga. Pertama kali diciptakan ditempatkan di surga, karena tergoda oleh syaitan, la alaikum alaih dihukum diturunkan ke dunia. Harus mengalami masa sanksi atas kedurhakaannya. Sanksinya menjalani hidup di dunia. Ini ibarat penjara bagi kita, menjalani hukuman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Adzunya si jinul mukmin, wajanatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin, tapi surga bagi orang-orang kafir." Nah, nanti kita harus mudik ke sana. Kita ini berjalan ke sana. Menuju kampung halaman, itu surga. Apa kendaraannya? Hati. Agar bisa sampai hati ini pertama, harus dikosongkan dari beban berat. Agar tidak terhalang langkah-langkah. Kedua, berikan haknya. Kalau kuda, unta atau keledai, kasih makan, kasih minum yang cukup. Kalau mobil, bensin full tank, mesin servis sebelumnya, ya, dicek terus, oli dikontrol terus, gitu kan? Agar jalannya kenceng. Beban-beban, barang-barang bawaan yang tidak perlu buang, jangan dipakai. Insya Allah cepat, lancar. Kendaraan kita hati. Hati ini agar kuat, lancar, tegar, tak terhalang kasih haknya. Makanannya, nutrisinya, suplemennya. Apa makanan, suplemen, konsumsi, nutrisi hati? Zikir, iman, ilmu hidayah ibadah amal soleh itu yang menguatkan hati dan kosongkan dari beban bebannya apa hawa nafsu tendensi duniawi keserakahan ketamakan terhadap dunia hawa nafsu itu yang membebani makanya kata Imam Al-Qayyim bila engkau membebani hatimu dengan cita-cita dunia dan beban-beban dunia sementara tidak diberikan Makanan, konsumsi, nutrisi bagi hati yang membuat hati itu hidup Maka engkau tak ubahnya sebagai seorang musafir Yang membebani binatang tungganganmu dengan beban-beban di luar kemampuannya Sementara makanan, minuman bagi kendaraanmu tidak engkau tunaikan maka akan cepat mogok amruk dan berhenti itu perjalanan enggak sampai ke tempat yang dituju Inilah poin yang ke-11 Ke-12 Al-qalbu ini masih perkataan Imam Ibnu Qayyim yang kita temukan dalam kitab Madarijus Salikin Al-qalbu fi ila Allah azza wa jalla Bimanzilah Tiutair, falmahabbat rausuh, walkhawf waraja jannah. Bama ta Salimar rausu aljannahan, patoiru jidut tayran. Wama ta kuti alraas mata tayir, wama ta fukid aljannahan, fahu aurodotun li kulli soidin kas kasir. Hati Ketika sedang berjalan menuju Allah Taubahnya seperti seekor burung Mahabbah Cintanya hati kepada Allah Taubahnya seperti kepala burung Khauf dan roja Khauf itu rasa takut kepada Allah Roja itu berharap kepada Allah seimbang, Taubahnya bagikan dua sayap bagi burung itu Ketika seluruh tiga hal ini selamat Kepala ada, dua sayap ada dan kuat Si burung bisa terbang dengan sempurna Ketika kepala putus, burung mati Ketika dua sayap patah, terluka atau hanya salah satu sayap Maka dia gagal terbang dan menjadi mangsa empuk bagi para predator, bagi para pemangsa. Apa yang bisa dilakukan oleh burung yang tidak bisa terbang? Dia di bawah, sudah ada kucing gewak digegel, ada anjing dimakan, ada anak kecil diambil, dicocok, lep pepah, kan gitu ya? Tiga ini harus ada. Pertama, mahabbah itu bagikan kepala. Khauf dan rojah bagikan kedua sayapnya. Pertahankan. Pelihara tiga hal ini. Mahabbah, khauf, dan rojah. Maka dengan cara itu perjalanan kita menuju Allah, Insya Allah akan lancar dan selamat sampai di tempat. Ini poin yang kedua belas. Ketiga belas. Ma hufizat hududullahi wa maharimuh. Wa salal wasiluna ilayh bimithli khawfih wa rajaih wa mahabbatihi. Famata khwalal qalbu an hadih thalatha Fasada fasadan Fasada. la yurja solahuhu abadan. Famata zha'ufa fihi shay' min hadihi Zha'ufa imanuhu ka ini ungkapan juga dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Badayyul Fawaid. Kata beliau, terpeliharanya hukum-hukum Allah berupa perintah. Naksir dipelihara itu dilaksanakan semaksimal yang kita bisa dan terjaganya apa yang Allah haramkan berupa larangan-larangannya dijaga jangan sampai dilanggar. Perintah dilaksanakan larangan dijauhi. Terus wassolallahu siluna ilaih orang berjalan menuju Allah Azza Wajalla. Ada tiga: melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan terus berjalan. Selama perjalanan larangan dijauhi, perintah dilaksanakan. Itu tiga-tiganya tak seperti khawf, roja dan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawf mengakibatkan dijauhinya larangan. Roja mengakibatkan dilaksanakannya perintah. Mahabbah menyebabkan orang itu terus berusaha, berikhtiar, berjuang, berjalan menuju Allah. Siapa yang menjaga ketiga-tiganya, perjalanan dia lancar, enteng dan akan sampai kepada tujuan. Ketika hati kosong dari tiga-tiganya, tidak ada khawf, tidak ada roja, tidak ada mahabbah. Akhirnya tunggul dirurut, jatang dirumpak. Segala yang haram dilaksanakan. Yang dilarang dilanggar Sementara yang diperintahkan diabaikan Terus dia stag tidak berusaha berjalan menuju Allah Rusaklah hati orang itu Dengan kerusakan yang tidak bisa diharapkan diperbaiki selama-lamanya Tapi ketika melemah salah satu di antara tiga ini mahabbahnya melemah Khaufnya melemah Rojaknya melemah. Apa yang terjadi kalau rojak melemah? Lemah pula pelaksanaan dari perintah Allah. Kualitas, kuantitasnya bakal minim. Dilaksanakan, dilaksanakan, tapi asal-asalan. Kalau yang wajib, kalau perintahnya yang wajib, yang sunnah malah ditinggalkan dan dilaksanakan ala kadarnya. Kalau kaab melemah. Sedikit dua dikit dilanggar larangan Allah Hanya yang enteng saja yang dijauhi Aduh yang menyenangkan masih Masih masih dilaksanakan Sementara mahabbah Cinta kepada Allah berkurang Langkah dia menuju Allah juga lunglay Maka melemahlah iman Sesuai dengan kadar melemahnya tiga hal tadi. Khawf, Mahabbah, dan Raja. Inilah poin yang ke-13. Ke-14. Poin ke-14 ini terdapat dalam kitab Mawaridul Aman. Toharatul qalbi bitawbah wa toharatul badan bilma. Kesucian hati itu bisa dilaksanakan dengan tobat. Kesucian badan bisa dilakukan dengan air. Badan kotor tuh dengan tanah, dengan debu, dengan keringat, dengan lumpur. Atau dengan makanan minuman yang tumpah. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan air mandi dicuci pakai sabun bolehlah. Makin sering mandi makin bersih. Ini di luar efeknya ke kulitnya katanya. Sering mandi itu membuat kulit semakin kering, kelembabannya semakin berkurang. Terserah yang penting segar ke badan, bersih badan. Makin sering mandi, makin bersih badan, makin segar. Itu badan. Nah, sekarang hati kotor. Dengan apa? Dosa. Maksiat. Baik dosa, maksiat karena melalaikan perintah Allah. Yang wajib. Diabaikan dosa. Atau melanggar larangan Allah yang haram. Dilaksanakan dosa. Kotor. Kallabal rana ala kulubihim makanuh yakisibul. Kata Allah, kalah. Tidak. Bal rona. Itu adalah rona. Rona itu artinya noda. Kekotoran. Kenapa? Maka yak si Karena dosa-dosa yang dilakukan. Setiap dosa mengotori hati dan jiwa. Apa yang terjadi? Kalau hati kotor, rusak ini hati. Maka Allah turunkan musibah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Manazal al-bala illa biz-dzan." Tidak akan turun bala karena dosa, kecuali karena dosa. "Wa la rufi'al bala illa bit-tawbah." Dan tidak akan diangkat ini bala, musibah, penderitaan kecuali karena taubat. "Wa ma asabakum min musibatin" Fa ma kasabat aidikum waya'fu an katsir Apa saja musibah yang menimpamu itu karena ulah kesalahan dosamu sendiri waya'fu an katsir para Allah memaafkan banyak dosa dosa yang kita lakukan kebanyakan dimaafkan ada satu dua dosa yang mungkin karena hikmah yang Allah ketahui tidak dimaafkan diadzab di dunia dengan diberi musibah kalau semua dosa mengakibatkan diazab di dunia, enggak akan ada lagi kehidupan yang tersisa. Setiap manusia berdosa, turun adab. Setiap manusia berdosa, turun adab. Musnah ini kehidupan. Saking apa? Besarnya dosa. Allah berfirman, لَوْ يُأَخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا Ma ala min seandainya Allah menghukum manusia di dunia karena kesalahannya tak akan ada yang tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini setiap detik orang pasti ada yang berdosa ya setiap detik turun murka azab Allah ada bencana tsunami, gempa banjir masalah. bisa musnah ini kehidupan Alhamdulillah Allah mengampunkan banyak dosa. Diampuni. Hanya sedikit dosa yang Allah azab di dunia. Karena kotornya manusia jiwanya. Ikhwan maju. Yang di belakang maju. Biar yang baru datang bisa ada space tempatnya yang masih kosong ditempati di depan. Enggak ya, apa-apa, maju di dekat saya mau ngegel, ayo ayo. Yang baru datang silakan di dalam, masih ada space kosong. Jadi agar murka dan azab, azab Allah tidak turun karena dosa-dosa kita, bersihkan dosa ini. Dengan cara apa? taubat kepada Allah. Ma nazal al-bala illa bizan wa ma rufi'a al-bala illa bitawbah. Tidaklah bala, musibah turun kecuali karena dosa dan tidaklah musibah ini diangkat kecuali dengan taubat. Inilah poin yang ke-14. Ke-15. Tipe manusia seperti apa kita ini. Ya. Ada dua tipe ini. Yang diterangkan dalam poin yang ke-15. diungkapkan dalam kitab Tahzibul Madarij. Ar-rajulu. Huwa alladhi ya qalbihi. La mauta badani. Ith akhtar khalqi ya mauta abdanihi wala yubalu nabbi maut qulubihim coba lihat seorang lelaki sejati manusia sejati adalah manusia yang lebih takut terhadap kematian hatinya dibanding takut terhadap kematian badannya badan bisa mati dan itu yang banyaknya ditakuti oleh orang kan tapi ingat, hati juga bisa mati. Jarang orang menyadari dan mengkhawatirkannya. Manusia sejati adalah manusia yang lebih takut terhadap kematian hatinya, bukan kematian badannya. Ketika kebanyakan orang lebih takut terhadap kematian badannya, tapi tidak peduli terhadap kematian hatinya. Kita sudah jelaskan hati ini ada tiga jenis Hati yang mati Itulah hati orang-orang kafir Orang-orang musyrik Mereka itu Tidak tahu untuk apa hidup Kemana harus berjalan Kemana mereka harus Arahkan hidup ini Makanya yaudah Senang-senang menikmati Kehidupan ini dengan cara mereka Masing-masing Walaupun dengan cara merusak badan dan jiwanya dengan cara mabuk, dengan cara berjudi, dengan cara berzina, dengan cara apapun yang bisa menyenangkan hati mereka, sekalipun berisiko rusak tuh. Kan gitu ya orang-orang kafir, orang-orang musik, orang-orang ateis yang mereka hidup di barat. Dan mereka sudah apa? merasakan kesenangan dengan itu. Kemarin tuh ada satu, cuma satu menit masuk ke Instagram saya. Analisis orang-orang barat, kenapa orang barat, Amerika dan Eropa selalu berusaha memojokkan, merusak citra Islam dan kaum muslimin. Selalu menyudutkan. Karena mereka bilang kalau 6 miliar penduduk di sana masuk Islam, maka bangkrutlah kehidupan negara barat Eropa dan Amerika kenapa? kalau Islam menyebar bakal hancur beberapa usaha yang menjadi penopang ekonomi negara mereka produksi minuman-minuman beralkohol pasti bakal bangkrut terhenti, gak akan laku ya nggak? karena Muslim mengharamkan semua itu Terus industri daging-daging yang haram, yang tidak disembeli. Walaupun sapi, walaupun ayam, enggak boleh kita makan di sana. Cara menyembelihnya tidak syar'i. Kalau kambing atau sapi itu ditembak otaknya. Langsung kejat, mati. Enggak boleh disembeli. Karena disembeli itu kanibal. Di itu keji, tidak berperi kebidatangan. Karena mengerikan kelihatannya ya. Tapi kalau ditembak otak. Sama <tuk> sedetik -se -se -se -se -se -se -se dua detik mati. Tidak kerasa. Kata mereka. Sekarang ngerasakan. Kalau di uh, kelihatan menderitanya. gitu. Nah. Indus si daging mati. Musik mati. Hollywood mati. Jeruntuh. Semuanya itu. Hollywood apa Bollywood? Ah, sama dua-duanya. Kalau Bollywood di, di India ya. Lalu di Amerika sana rokok <laughs> itu itu kan penopang ekonomi negaranya itu bakal apa? Bakal runtuh terus ah, dunia entertainment semacam modeling ya semacam pakaian-pakaian yang mengumbar aurat itu semua bangkrut itu. Mereka menyadari itu. Karena itu mereka membendung semaksimal yang mereka bisa pengembangan Islam di sana dan berusup, berupaya menyod, menyudutkan. Memberikan citra yang buruk tentang Islam di mata masyarakat barat sana. Ya maka jangan heran kalau Islam di sana selalu dipojokkan, selalu disudutkan. Jangan heran kenapa negara negara barat lebih pro mendukung Palestina daripada Palestina Sebab efek Kemerdekaan Palestina itu Berefek kepada pengembangan Islam Dan kaum muslim di negara-negara Barat Walaupun tahu bahwa itu pembantaian Walaupun tahu Bahwa mereka itu Tidak berperi kemanusiaan Tapi demi eksistensi Mereka Eksistensi ke kesenangan mereka di, di, di negara mereka mereka berupaya untuk tetap menyudutkan Palestina memutarbalikan fakta dan mendukung negara yang menjajah Palestina Zionis Yahudi negara Israel dan seterusnya ya semoga Palestina merdeka. Amin. Jadi orang, itu orang hati orang kafir itu kayak begitu. Itu jenis hati yang pertama. Jenis hati yang kedua, hati yang hidup tapi sakit. Dia islam, tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Tapi, ada tapinya. Dia seringkali melakukan yang buruk hanya karena kesenangan. Dia meninggalkan yang baik hanya karena merasa berat. Terjerumus dalam dosa dan maksiat Tapi masih ada iman dalam hatinya masih ada Ini muslim ahli maksiat Ini orang yang hatinya sakit nah, Ketiga, hati orang yang hatinya sehat Dia beriman, bertakwa, beribadah, beramal, soleh Menjauhi yang dilarang, melaksanakan yang diperintah Orang kebanyakan lebih mengkhawatirkan kesehatan fisiknya daripada kesehatan batinnya. Kalau umpama ada gejala sakit sedikit cepat ke dokter, cepat berobat, cepat mencari solusinya kan gitu ya. Tapi kalau hatinya yang sakit, ada dengki, ada iri, ada syubhat, ada maksiat, cuek dah tuh. Tidak segera diobati ya aduh. Saya malas ibadah, inginnya terus Itu ada penyakit tuh cuek tidak langsung berobat, karena itu lebih berbahaya daripada penyakit penyakit badan. Ya, nah jadi manusia sejati adalah manusia yang lebih mengkhawatirkan kondisi hatinya daripada badan. Kondisi badan harus wajib diperhatikan, dijaga, makanan dijaga, jangan mengkonsumsi keburukan gorengan keburukan. Karena berakibat goreng karena badan. ya Jangan mengkonsumsi yang mengandung bahan-bahan kimia. Baik pengawet, perasa, pewarna. Walaupun enak gitu ya. Karena menjadi racun begitu. Bukan gitu ya. Kita jaga makanan. Jaga pola hidup agar sehat. Olahraga terus agar kita fit, segar, bugar. Agar vitalitas kejantanan kita tetap dipertahankan. Itu yang paling dikejar oleh semua laki-laki. Kan gitu. Dan laki-laki yang begitu sangat didambakan oleh para wanita. Ini rahasia. Nah, itu diperhatikan. Tapi gak peduli terhadap kesehatan batinnya, jiwanya, dan hatinya. Inilah... Manusia sejati Lebih mengkhawatirkan kondisi uh, Hatinya daripada Badan Badan perlu diperhatikan Tapi hati jauh lebih penting Untuk diperhatikan Itu ke-15 ke Ke-16 Al-Qalbul wasi' Yasiru bil-khalqi ilallah Ma'amkanahu Fala yahrubu minhum Walayalhaqu bil-kiffar Wal jibal wal khalawat bal lau nazala bihiman nazal saru bihi yasir mau saru wa Hati yang luas yang lapang itu akan berjalan menuju Allah beserta manusia lainnya bareng-bareng tetapi -bareng, ala kadarnya Selama tetap berjalan bersama, oke okay, bersama-sama. Tidak menghindar. Tapi apa yang terjadi? Seandainya kawan berjalan, yang, eh, mengajak istirahat. Mengajak santai rileks dulu. Dia tetap berjalan menuju Allah walaupun bersendirian. Kawannya mau ikut, silakan, Tidak ikut, sudah ditinggalkan. Itu. Bayangkan kalau umpe kita menuju suatu tempat yang amat-amat kita inginkan. Indah, menghibur, membuat tenang gitu ya. Barang-barang hayu, kita ingin segera sampai. Kalau umpe kawan-kawan mengajak santai dulu, ngopi dulu, apa dulu, tiduran dulu, ah sokwe, kalian semua ingin segera sampai ditinggal. Maknanya kita hidup selalu beribadah Kepada Allah Menuju ke sana Kalau ada kawan-kawan Ikhwan yang ikut bersama Ayo bareng-bareng rame-rame Kalau oh, santai dululah Kita hang out dulu di kafe Kita relax dulu uh, Healing dulu Healing nyingka, kayak itu sinir. Kita wisata dulu Kita Allah, jangan ibadah teruslah, Jangan ngaji teruslah. Kita sekali-kali healing kita katakan akan silakan saya mau terus maju saya mau terus ngaji saya mau terus ibadah saya mau terus beramal saleh nah inilah orang yang hatinya lapang dadanya tenang karena penuh dengan iman ya? inilah poin yang ke-16 ke-17 al mahabbatus syajarah bil qalbi ورقها الذل للمحبوب وساقها معرفته وأغض وأغضنها خشيته وورقها الحياء من وثمرتها طاعته وما دتها التي تسقي ذكره فما تخلال حب عن شيء من ذلك كان ناقصا ada yang namanya pohon hati, ya. Ada namanya pohon iman, syajaratul iman. Ada yang namanya pohon keluarga. Pohon keluarga ya umpamanya dari kakek nenek, buyut terus ke ayah ibu kita, ke kita, ke saudara, terus kita punya anak, kemudian ada keponakan, itu kan pohon keluarga begitu. Ada yang namanya pohon hati. Ini diungkapkan oleh penyusun kitab Raudatul Muhibbin. Beliau menyatakan bahawa cinta kepada Allah adalah ibarat pohon di dalam hati. Akarnya apa? Akarnya adalah sikap hina, merendah kepada yang kita cintai, kepada Allah. Batangnya apa? Batangnya ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu ilmu pengetahuan kita tentang Allah. Sekuat apa ini batang? Tergantung ilmu pengenalan kita tentang Allah. Makin mengenal Allah, berarti makin kuat ini batang dari pohon. Ya. Dahan-dahannya khasyyah. Rasa takut ke paling dahan-dahannya. Karena rasa takut lahir dari ilmu tentang Allah. Maka lahir rasa takut kepada Allah. Kuat atau tidaknya dahan tergantung dari seberapa mendalam ilmu kita tentang Allah. Makin mendalam ilmu kita, makin kuat rasa takut kita. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Daun-daunnya alhayaminhu. Daunnya itu rasa malu kita kepada Allah. Dan bu buahnya buah dari pohon itu adalah ketaatan, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Lihat. Mahabbah adalah pohon dalam hati. Akharnya adalah sikap merendah kita kepada Allah. Batangnya adalah uh, ilmu kita tentang Allah. Dahan-dahannya adalah rasa takut kepada Allah. Daun-daunnya adalah rasa malu kepada Allah. Buahnya adalah ketaatan kepada Allah. Terus apa pupuknya agar ini semuanya gembur subur, tumbuhnya bagus pupuknya adalah zikrullah. Ada zikrullah, ada ketaatan, ada rasa malu, ada rasa takut, ada ma'rifat dan ada apa? E, rasa hina di hadapan Allah Azza wa Ketika berkurang semuanya itu, pohon layu. Ketika semuanya tidak ada, pohon ambruk. Maka agar pohon dari iman dalam diri kita ini tumbuh, berkembang, maka perkuat semuanya. Kasih pupuk yang banyak, zikrullah, baca Al-Quran, berdoa, seperti itu ya. Lakukan ketaatan sebagai buah dari pohon tersebut. Itu yang harus kita perhatikan. Itu poin yang ke-17. Poin ke-18. Poin ke-18 juga kita temukan dalam kitab Rawdutul Muhibbin. Rawduh al-Muhibbin. Rawduh itu taman. Al-Muhibbin itu orang-orang yang mencintai. Taman orang-orang yang mencintai. Allah SWT. Iza kanatil qulub majbulatan ala hubbi man ahsana ilaiha wa kullu ihsanin wasa'ilil amdi faminallahi azza wa jalla kama qala allah ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah fala al amam mimman shagala qalbahu bi hubbi ghairihi hati diciptakan dengan memiliki karakter Mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya Hati semua makhluk begitu Jangankan manusia Binatang juga begitu kan Anjing, kucing, singa bahkan Lagi kecil menderita Ditinggalkan oleh induknya Lalu oleh orang dipelihara Apa yang terjadi? Binatang itu menyukai kita Yang menjaga memelihara Yang berbuat baik kepadanya Kan gitu ya? Apalagi hati manusia. Hati manusia diciptakan dengan memiliki karakter pasti mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya. Nah, padahal semua kebaikan yang sampai kepada hamba itu semua dari Allah. Kita sehat disihatkan oleh Allah, kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita punya rizki dikasih rizki oleh Allah subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al Quran Surah Al Nahal 53. Kata Allah wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja kenikmatan yang kamu rasakan semua itu dari Allah subhanahu wa taala. Semua. Setiap detiknya kita tidak pernah kosong dari nikmat Allah dengan berbagai macam jenis. Sekarang aja kita nikmat seluruh organ tubuh kita sehat. Kita bernapas enteng ringan sementara ribuan orang di luar sana berat bernapas. Kita bisa melihat dengan norma gamblang dan jelas. Ribuan jutaan orang yang burham, harus pakai kacamata, bahkan yang tunanetra banyak. Kita bisa berjalan. Banyak orang yang tergeletak di rumah sakit, di rumah. Kita bisa bergerak bebas. Banyak orang yang bergerak itu harus tertatih-tatih, harus sambil nyengir, kadang pakai kruk gitu kan, pakai penopang gitu, atau harus didorong. Kita diberikan nikmat itu melebihi kenikmatan yang diberikan kepada banyak orang. Normal semua yang kita bisa kesini. Entah berapa ribu, ratus ribu juta nikmat yang dalam satu waktu Allah berikan kepada kita. Dari segala aspek. Pikiran kita tenang, tidak mikir. Nanti sore makan apa ya? Tidak ya? Sudah ada tersedia itu ada tapi orang kaya kalau mau makan tuh bingung. Hari ini makan di mana ya? Di sini sudah bosan. Di sana sudah ah gitu-gitu kene. Makanya banyak orang sarapannya di Prancis. Makan siangnya umpamanya di di mana ya? Di Bali. Makan malamnya di warteg. Karena bosan gitu, kebanyakan uang, mau makan aja bingung. kita ma apa yang ada garas-garas-garas gitu kan, dan nikmat. jadi semua nikmat yang Allah, yang, yang kita dapatin semua dari Allah pemberian Allah mestinya, mestinya hati kita mencintai Allah dengan kadar yang jauh lebih besar daripada mencintai apapun dan siapapun. Maka tidak ada orang yang paling bermasalah hatinya Dibanding orang yang tidak mencintai Allah Yang telah lebih banyak memberikan apapun yang kita butuhkan Inilah poin yang ke-18 Yang ke-19 Mata kala al-girah qalbi kala min al-din, wal-girah tusaf qalba wa tukhrizu khabathu, kama yukhriz al-kir hadid Ini ungkapan, bisa juga kita temukan dalam kitab Raudatul Muhibbin. Ketika hati kosong dari ghirah Ghirah itu kecemburuan terhadap agama Agama yang kita cintai wajib kita cemburui Cemburunya gimana? Pelihara, jaga, amalkan, bela Kalau ada yang mau macam-macam kepada agama ini Ini jiwa raganya, taruhannya Untuk membela nya, Itu ghirah Ketika ghirah kosong dari hati Kosonglah hati itu dari agama. Maka giroh, kecemburuan kita kepada agama, mensucikan, membersihkan hati dan mengeluarkan kotoran-kotorannya. Semua kotoran dari hati itu dibersihkan oleh rasa giroh ini. Bagaimana tidak ya? Hati yang kotor karena dosa dan apa? Dan maksiat Dosa masyarakat karena kurangnya rasa cemburu kepada agama. Ada poin agama dilanggar. Eh kita kita malah yang melanggarnya. Kotor hati kita. Kalau betul-betul cemburu kepada agama ini, agamanya harus dijaga jangan sampai dilanggar. Maka kecemburuan kita terhadap agama ini membersihkan hati. Seperti halnya kir yang membersihkan mengeluarkan kotoran-kotoran dari besi. Di sedikit di kita mungkin enggak ada kir sekarang ya. Kalau zaman dahulu ada tapi di kampung-kampung. Apa nama istal gitu? Kir itu apa? Kir itu tungku perapian untuk membakar besi. Saya waktu kecil ada hidup di sebuah tempat yang banyak kir. Banyak apa? tungku perapian karena waktu itu masih banyak kuda-kuda waktu saya kecil. Tahun 70-an tak ada yang sudah lahir atau belum sini. Tahun 7 bulan itu kuda-kuda itu butuh apa? sepatu kuda. Dari besi kan? Maka banyak kirik-kirik itu. Saya suka lihat. Ada tungku perapian sederhana. Di ditiupnya bukan dengan mulut, wah bisa. Enggak akan kuat dengan alat seding teng teng. Semacam pompa Mengembuskan angin yang cukup besar. Kita cuma dorong dikit, anginnya berhembus menuju ke tungku. Jadi si apinya gede. Di atas api itu ada semacam kartel dari besi. Besinya di sana di, namanya, dibakar. Setelah si besinya itu menyala gitu. Baru ditakolan. Unsur-unsur logam lain selain besi itu copot-copot. Karena gak kuat dengan panas. Ya. Bersihlah besi itu dari unsur-unsur logam lain. Jadi murni besi. tungku perapian itu namanya kir. Kir itu berfungsi apa? Membersihkan unsur-unsur logam lain yang tidak dibutuhkan oleh besi. Karena akan melemahkan kekuatan dari besi itu. Akhirnya lahirlah besi yang murni dan kuat. Tidak ya, ada unsur logam lain yang mengurangi kekuatan besi itu. Nah. Demikian juga hati banyak kotor dengan dosa, dengan maksiat dibersihkan, seperti dibersihkannya kotoran-kotoran atau unsur logam lain dari besi oleh kirsadi. Inilah poin yang ke-19. Kedua puluh ini yang bikin kita malu. Malu oleh diri sendiri Terutama malu oleh Allah SWT. Allah sangat super peduli Kepada kita, kita enggak peduli Kepada diri sendiri itu Kenapa Allah perintahkan Begini, kenapa Allah larang Begitu, itu kerana sayang Agar kita tidak Memperoleh mazara, tidak terkena keburukan lahir batin dunia akhirat Allah turunkan agama agar kalian ini selamat baik maslah terhindar dari keburukan dan madarat itu karena sayangnya Allah kita mah enggak sayang kepada diri kita dilanggar itu aturan Allah kena aja madarat ini poin ke-20 diungkapkan juga dalam Rawdatul Muhibbin Allahu yaghuru ala qalbi 'abdihi ay yakuna mu'attalan min hubbihi wa khawfi wa raja'i wa ay fihi ghairuh wa yaghuru ala lisanihi ay min dhikrihi wa ishtaghara bi dhikri wayagharu ala jawarihi an tata'attala min ta'atihi wa tastaghilla bima'siyatihi fayaqrabuhu bil 'amdi ayya 'ala qalbihi wa lisanihi wa jawarihi wa Allah sangat semburu kepada hati seorang hamba Allah khawatir hamba itu hatinya kosong dari cinta, roja, dan khawf kepada Allah. Lebih cinta, lebih takut lebih berharap kepada selain Allah. Cemburu enggak Allah? Cemburu Allah yang menciptakan hati, memberikan hati kepada kita. Harusnya hati bikinan Allah, hati pemberian Allah itu harus kita gunakan hanya mencintai Allah, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Eh, ini dipakai lebih mencintai yang lain, takut kepada lain, berharap kepada yang lain. Cemburu tidak Allah? Cemburu. Itu pertama. Kedua, Allah cemburu kepada lisan hamba khawatir si hamba lisannya kering dari zikrullah lebih banyak menyebut selain Allah lebih sering berbicara mengutip ucapan manusia daripada mengatakan firman Allah semburu Allah yang kasih lidah siapa? Allah alam naj'an lahu aynain walisanan wa syafatain Bukankah kami telah memberikan kepadamu dua mata, satu lisan, dua bibir. Yang ngasih lisan dan bibir Allah. Mestinya lisan dan bibir ini lebih banyak digunakan untuk menyebut nama Allah. Mengatakan firman Allah. Membahas agama Allah. Ini malah digunakan untuk yang lain yang membuat kita lalai bahkan mencerminkan kelalaian hati kita kepada Allah azza wajalla Allah cemburu kepada lisan kita karena lisan kita lebih banyak digunakan untuk menyebut yang lain daripada Allah lisan kita digunakan untuk mengutip perkataan orang daripada mengatakan firman Allah lisan kita lebih banyak digunakan untuk membicarakan dunia daripada akhirat Urusan dunia daripada urusan agama. Allah cemburu. Kedua. Ketiga, Allah pun cemburu kepada anggota badan manusia. Allah khawatir anggota badan manusia pasif dari ketaatan, lebih aktif melakukan kemaksiatan. Yang memberikan anggota badan kepada kita Allah mesti gunakan tuh untuk mentaati Allah. Ini digunakan untuk berbasiat kepada Allah. Mata kita lebih banyak untuk taat, untuk membaca Quran, membaca buku, atau lebih baca lebih banyak melihat yang lain. Kalau di kamar sendirian, ceklek, ditutup itu pintu. Yang kita ambil mushaf buku atau, pablet, atau jajet. jajetnya, -nya, tablet atau jejed. Kebanyakan jejednya. HP-nya, komputernya, laptopnya, tabletnya, kapsulnya itu dibuka. Yang dibuka apa? Muratal. Yang dibuka apa? Pengajian. Pengajian enggak, yang dibuka YouTube. Apa yang dibuka di YouTube? Apakah eh, pengajian ada satu dua, tapi yang lebih banyak dibuka apa hiburan. Kadang ada aurat yang terlihat aurat wanita, itu dosa apa tidak? Bingit karena ada aurat. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan tidak merasa bersalah. Apa salahnya? Saya lihat film porno, saya sudah dewasa, semua orang menyukainya. Tidak merasa salah dengan kerusakan moral seperti itu. Melakukannya dengan isi dan melihat aurat isi ibadah. Tapi melihat aurat orang lain yang tidak hal itu bejat. Bukan urusan adegan mesumnya Urusan adegan mesum suami istri ya asal dia melakukan dengan istrinya ibadah Tapi kalau adegan mesumnya Orang lain kita tonton Itu kebejatan itu Kayaknya binatang itu Binatang kan cueknya Ditonton kucing Di daerah saya banyak kucing Satu Kucing perempuan Diincar oleh beberapa kucing laki-laki. Siapa cepat dia dapat. Yang pertama dapat tuh. yang lain nonton, nunggu giliran. Kucing itu, itu binatang. Ayam juga begitu kan? Mereka menikmati mungkin melihat adegan itu dilakukan oleh orang lain. Manusia menikmati enggak? Iya, menikmati, tapi terlarang secara syar'i, secara moral tidak hanya dalam sudut pandang agama, dalam sudut pandang moral, kemanusiaan aja itu enggak layak. Tapi ada orang yang merasa tidak bersalah, tidak tidak dianggap aib bangga. Apa salahnya? Saya lihat film Forno. Saya sudah dewasa. Iya, kita tahu bukan dewasa lagi sudah aki-aki. Tidak merasa bersalah dengan itu. Naudzubillah ya. Oleh karena itulah maka Allah menyatakan nanti di akhir kalimat ini kita akan jeb gitu dengan ungkapannya. Allah cemburu kepada anggota badan kita. Kenapa? Anggota badan kita pemberian Allah harusnya digunakan untuk mentaati Allah tapi digunakan untuk mentaati hawa nafsu dan bisikan ajakan setan, la naturalnya Anggota badannya lebih banyak digunakan mentaati musuh Allah, setan daripada Allah. Ini pemberian Allah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah mengikuti ajakan musuh Allah. Nah, lalu di akhir ungkapan ini ada kalimat yang jelek fayaqbuhu bil amdi ayya ghara maulahu ala qalbihi wa lisanihi wa jawari sungguh buruk seorang hamba tuannya majikannya yaitu Allah azza wajalla sangat mengkhawatirkan hati lisan dan anggota badan orang itu sementara pemiliknya orang itu tidak pernah mengkhawatirkan lisannya hatinya dan anggota badannya padahal ini lisan kelak akan diazab karena kelalaiannya ini anggota badan juga akan diadab. Hatinya juga akan diadab. Dia tidak khawatir terhadap semua itu. Allah sang pemberinya mengkhawatirkan semuanya itu. Seburuk-buruk hamba itu. Inilah poin yang ke-20. Poin ke-21. Nih. Jenis manusia mana kita nih? Ya di poin yang ke 21 ini di poin yang ke 21 ini digambarkan dua tipikal manusia syaitan byna akwamin mauta tah by akwamin mauta tahyal qulubu bidikrihim وَبَيْنَ أَقْوَى مِنْ أَهْيَائِنْ تَمُتُلْخُلُو بِمُخَوْلَفَتِهِمْ Sungguh jauh perbedaan antara dua jenis manusia. Pertama ada manusia-manusia yang sudah mati. Tapi bisa menghidupkan hati orang yang hidup hanya menyebut nama-nama mereka. Orangnya sudah mati. Ketika nama yang sudah mati kita sebut oleh orang yang masih hidup, hati orang yang menyebut namanya menjadi hidup. Para nabi, para sahabat, para ulama kan sudah pada matinya zaman dahulu. Tapi ketika nama mereka disebut, uh, hati kita menjadi sumringah, menjadi hidup, menjadi sehat. Kenapa? Karena tidaklah nama mereka disebut kecil dalam konteks kebaikan. Ketika membahas ilmu, ketika membahas agama, ketika membahas iman, itu pasti nama mereka disebut. Kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan? Ketika kita membahas ayat, ketika kita membahas hadis, ketika membahas akidah tauhid tentang, tentang agama, nama mereka disebut. Demikian juga para sahabat, demikian juga para ulama. Tidaklah kita membahas agama kecuali pasti kita sebut nama-nama mereka. Kita mengutip ayat, kita mengutip hadis, berarti menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengutip hadis berarti pasti menyebut nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita juga menyebut nama para ulama ahli hadis yang meriwayatkannya itu dari para sahabat. Pasti kita menyebut ulama-ulama yang tidak meriwayatkan hadis tapi membahas hadis itu. Sohih tidaknya dan apa isi syarah hadis itu. Kita kutip nama ulama Kita sebut Imam Syafi'i Kita sebut Imam Marek Kita sebut Imam Abu Hanifah Kita sebut nama Imam Ahmad Kita sebut nama Imam An-Nawawi Kita sebut nama Imam Ibn Qayyim Menyebut nama-nama mereka membuat hati kita hidup Ini yang pertama Yang kedua Ada orang yang masih hidup Tapi membuat hati kita mati Dengan bergaul dengan mereka Siapa mereka? Para ahli maksiat. Mereka orang-orang durhaka, bahkan orang kafir, orang musik, ahli bidah. Bergaul dengan mereka membuat hati ini menjadi sakit bahkan mati. Kita akan akan terkontaminasi, teracuni oleh kemaksiatan mereka. Terpengaruh. Allah Rasul sallallahu bersabda, "Al-mar'u 'ala din" seorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berkawan. kalau berkawan bergaul dengan ahli masyarakat kita akan terjerumus terjeru dalam kemasyarakat mereka berkawan bergaul dengan orang yang beda agama kita minimal simpati, minimal ridha kepada agama mereka maksimalnya bisa murtad mengikuti agama mereka nah Jauh perbedaan antar dua tipikal manusia ini. Manusia yang walaupun sudah mati, bisa menghidupkan hati orang yang masih hidup hanya dengan menyebut nama mereka. Dan tipikal kedua adalah manusia yang masih hidup, tapi racun, toksik. Meracuni kita, hati kita, akhlak kita, pemikiran kita, sehingga kita terbawa sakit, bahkan bisa membuat kita mati. Poin kedua puluh. Poin terakhir ke 21 ini resep agar jiwa hati kita sehat resep dari ahlinya dari dokter jiwa dawa ukal dawa ukal bika inda kaswatihi tu obat bagi hatimu ketika hatimu keras ada lima. Padum alaiha, taufiz bil khairi wa dzifr. Dum alaiha, laksanakan secara continuous lima ini. Kamu akan sukses, kamu akan berbahagia dalam hidup, dilimpahi dengan banyak kebaikan dan keberuntungan. Lakukan lima ini. Pertama, kholah ubat mengosongkan perut. Merihkan bajit Dengan cara apa? Saum, perbanyak saum Bukan saum wajib Kalau saum wajib tidak bisa diperbanyak Tetap cuma sebulan dalam setahun ya Yang lebih banyak apa? Saum sunnah Bisa Senin Kamis Bisa Daud Bisa Ayamul Bid Ada Arafah Ada uh, Asyur Macam-macam kan? Saum sunnah Kosongkan perut kalian. Yang pertama. Kedua. Wa quranun tadabbaruhu. Tadaburi al-quran. Baca al-quran. Tadaburi hayati maknanya. Tapi saya tidak mengerti. Kan ada terjemahannya. Baca satu ayat. Lihat terjemahan. Baca satu ayat. Lihat terjemahan. Bahkan ada tafsir yang sering terjemahkan. Baca tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, hadiri kajian tafsir itu. Untuk membantu kita mentadaburi makna yang mendalam. Dari ayat yang kita baca. Kedua. Pertama apa tadi? Sahum. Kedua, baca Al-Quran dan menghayatinya. Ketiga. Kada tadarru'ubakin saat as-sahar tumpahkan air mata saat dini hari merenunglah atas dosa kesalahan kelalaian kita dalam menunaikan hak Allah pasti itu banyak yang kurang Tumpahkan air matamu di sana. Tobat, Minta ampunan kepada Allah. Ini yang ketiga. Ini yang jarang dilakukan oleh manusia. Kecuali manusia-manusia pilihan Allah. Yang Allah anugerahkan hidayah untuk bangun malam. Jam dua, jam tiga bangun. Merenung. ya. Dan ini karakter orang umum. Kanu qalilan minal laylima yahjaun wabil asharihum. Yastagfirun. Mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam dan mereka istiqfar di waktu dini hari. Ini yang keberapa? Ketiga, keempat, kada kiamuka junhaleli awal sah tahu demikian juga tegakkan bangun malam solat pertengahan malam atau di akhir malam tahajud. Kadang-kadang yang namanya qiyamul lail artinya qiyamul Layil itu ibadah di malam hari, macamnya banyak. Tidak hanya tahajud. Kita bangun malam umpamanya belajar, menelaah, membaca buku kitab, menulis ilmu itu qiyamul lail. Kadang-kadang pahalanya lebih besar daripada tahajud. Kenapa? Kalau tahajud disebut Amal kosir. Amal kosir, amal yang hanya untuk diri sendiri aja manfaatnya. Dan hanya dapat pahala selama tahajud. Beres tahajud, beres pahala. Orang lain tidak dapat untung dari tahajud kita. Makanya disebut amal kosir. Kosir itu terbatas. Kalau belajar itu amal muta'andi. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Tidak ada, tidak hanya berpahala saat belajar, tapi setelah belajar juga berpahala. Setelah belajar kita ajarkan, dakwahkan, kita share manfaat bagi umat selain untuk diri sendiri dan manfaatnya, pahalanya ngalir terus. Termasuk baca Alquran, kiai mulail. Nah, diantara kiai mulail adalah sholat, sholat malam. Makanya dibedakan. Tumpahkan air mata. Di saat malam. Menisal atas dosa introspeksi. Muhasabah diri itu Qiyamul Laila. Dan ini termasuk salah satu manusia di antara tujuh golongan yang akan memperoleh naungan di hari kiamat. Di alam mahsyar. Salah satunya adalah. Rajulun dhaqarallaha khaliyan fafadot aynah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di malam hari. Lalu berlinanglah air matanya. Mungkin tidak sholat, mungkin tidak sholat. Mungkin baca Quran. Mungkin berzikir, mungkin muhasabah. Ingat dosanya di malam hari lalu tertumpah air matanya. Mungkin menulis buku atau membaca buku tentang neraka, tentang surga, tentang alam kubur, tentang kiamat ngeri. Lalu dia tertumpah air mata. Itu kiamul lain. Nah, termasuk kemuliaan adalah solat Tahajud Itu yang keempat Kelima Wa antu jalisa ahlil khairi Wal khabar Obat kelima untuk Kerasnya hati adalah Bermajlis, bermuamalah Bergaul dengan Ahlil khair wal khabar Ahlil khair itu ahli amal soleh Orang-orang soleh, ahli ibadah Ahli kebaikan Dan ahlul khabar Akhir al-khabar ahli ilmu. Bergaulah dengan ahli ibadah dan ahli ilmu. Ini lima obat bagi penyakit hati yang keras. Apa lima obatnya tadi teh? Pertama, sawum. Kedua, baca Quran dan menghayati isinya. Ketiga, nangis. Kata Rasulullah SAW, La yadkhulun nar man baka min khasyiatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Yang keempatnya, hajud. Kelimanya, bergaul dengan ahlu ilmu dan ahli soleh. Ya. Inilah kata-kata mutiara yang berkaitan dengan jiwa. Cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang disebarkan kenseng yang akan disalurkan untuk saudara-saudara kita yang menderita di Gaza di Palestina ya. jangan abaikan kenseng yang lewat isi nanti kita akan titipkan ke pihak yang menyalurkan bantuan ini ke Palestina ke Gaza Saudara-saudara kita di sana sedang menderita ya. Kita harus ungkapkan rasa empati dan simpati kita minimal doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan? Antara hudal lil muttaqin dan hudal linnas. Apa orang kafir juga mendapatkan petunjuk? Iya, dalam satu ayat Allah menyatakan Al-Qur'an ini hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lamim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan raguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mutaqin. Kadang disebut Hudal Dinnas. Allah menyatakan Syahru Ramadhan al-ladhi unzila fihi Al-Quran hudal, hudal Dinnas wa bayyinatim minal huda wal-furqan. Nah, Bulan Ramadhan lah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini sebagai Hudal Linnas. Apa beda Hudal Linnas dan Hudalil Mutaqin? Sama-sama Hudan. Cuma beda fungsi dari huruf Li. Kalau Li di dalam Hudal Linnas disebut Li Lil Isti'anah. Kalau hudan di dalam lil mutaqin disebut li'lil milki. Apa bedanya? Kalau li'lil istianah sebagai alat. Al-Quran alat yang menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Gunakanlah oleh manusia. Kalau digunakan maka alat itu menjadi milik baginya. Jadi lil milki. Al-Quran hudal lil mutakin Petunjuk milik orang-orang yang sudah bertakwa Kenapa dia takwa? Punya ini nih, punya Quran gitu. Karena Quran dimiliki Tadinya, tadinya sekedar alat bagi dia Setelah dipakai oh, Ternyata menunjukkan ke jalan yang benar ah, Sudah dipakai selama hidup jadi miliknya Itulah perbedaan lil mutakin dengan Ya, tapi isinya sama-sama petunjuk Cuma statusnya Manusia yang belum bertakwa Al-Quran sebagai alat Untuk menunjuki dia ke jalan yang lurus Tapi kalau bagi orang bertakwa Ini sudah menjadi milik yang tidak bisa dipisahkan Dari hidupnya seumur hidup Ya, Apakah orang kafir mendapat petunjuk? Mendapat petunjuknya berupa petunjuk Irsyad wa dilalah Irsyah baidilla itu bimbingan, petunjuk berupa ilmu, penjelasan, penerangan dikasihkan ke orang kafir, dikasih, disampaikan ke orang kafir. Alat ni untuk memperoleh petunjuk ke jalan yang benar ni, tapi mereka mengabaikannya. Mereka tidak menjadikan Quran sebagai alat untuk menunjuki arah hidup mereka. Makanya tidak dimiliki. Jadi apakah orang kafir dapat petunjuk? Dapat petunjuk. Sampai petunjuk itu kepada mereka. Tapi menolak. Petunjuk itu tidak mereka gunakan. Seperti kita, dalam HP kita kan masing-masing ada GPS-nya. Kita mau kemana nih? Ke sana. tinggal masukkan arah tu, apa, tujuan kita. Nanti oleh e, GPS ditunjukkan arah-arahnya. Semua orang bisa mengakses. Ada yang menggunakan sampai kepada tujuan dengan tepat, dengan benar, dengan jalan tercepat atau termudahkan banyak alternatif jalan. Tapi mana yang paling mudah? Yang paling cepat? GPS tahu? Tahu melalui pemantauan satelit. Gimana kalau keadaan berubah? Petunjuknya nanti berubah. Jadi... Ada yang menggunakan itu, ada yang ah sama tidak? Kuma kasaya, we. Ada jalan parapatan kamannya? Ah belok kiri, kuma enak nawe. Oh tu, kata Kan Dan gitu nya, nggak bisa bisa bisa nggak sampai atau sampainya muter muter harusnya dua jam sampai, ini tiga minggu baru sampai gitu kan? Kalau nggak memakai, kadang kadang tersesat tambah jauh gitu. Kalau tidak menggunakan petunjuk tersebut ya. Gitu. Jadi orang kafir dapat petunjuk, dapat, tapi mereka tidak menggunakannya. Ini bukan pertanyaan hafiz ini tapi laporan atau curhatan dari istri, dari akhwat. Afwan Ustaz, apa yang harus dilakukanlah istri ketika suami rajin ke majlis ilmu kayaknya ada sekarang nih buah-buah panitiana <tapi, tapi tidak pernah atau jarang baca Quran dan lebih banyak aktif bermain di HP nah, main naon jangan-jangan judi online <tapi> main slot jangan-jangan <tapi> main game <tapi> hapus tuh aplikasi game di di HP saya ngatau apa game itu bawaannya dari HP enggak? Kalau ada hapus, bisa kan dihapus? Jangan buka lagi Play Store kemudian ngeinstal. Hapus Play Store. Ha, Play Store bisa dihapus? Enggak bisa. Tapi kan ya, walaupun bisa jangan dihapus kan kita butuh ya mengapa mendownload beberapa aplikasi yang bermanfaat seperti musab Al Quran, seperti hadis, itu kan. Dari Play Store juga, jangan hapus itunya ya. Kalau bermain HP-nya itu belajar bagus, tapi kalau ber bermain HP-nya itu main game, nonton, apalagi nonton musik, nonton berita-berita yang aktual tentang politik, tentang perkembangan uh, entertainment, jangan dibuka juga lah, liur. Banyaknya hoax, banyaknya fitnah Gitu ya Nih, laporannya Awad sudah diterima Semoga suaminya Yang mungkin duduk di mazir Gak tau siapa nih, saya gak tahu. Pulang dari sini jangan berantem ya Suami nanti Di rumah kenapa lapor ke Ustaz Jadi saya malu Kalau gak tahu yang Gimana nya gitu Harusnya terima kasih, masya Allah syukron umi umi telah mengingatkan saya dengan cara yang ma'ruf, yang bijak paral gondok. Terima kasih sudah dinasihati tanpa merasa malu itu karena tidak ada orang tahu ya. Jangan jangan semua begitu. <laughs> Ikhwan baca Quran ya sebab kemuliaan kita sangat sangat sangat tergantung nih dunia akhirat. Dari seberapa besar kita memuliakan Quran. Salah satunya membaca. Saya sering ungkapkan tujuh sikap kita kepada Quran. Pertama, imani, percayai. Quran ini pasti benar, yakin. Percuma kalau baca, hafal semua tapi gak yakin, percuma. Kedua, baca. Bacanya musal-salal. Menyambung dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ibnul, an terus sampai Anas, balik lagi. Terus, seumur hidup kita. Puluhan kali. Bila perlu, odoj. One day, one juice. Jadi, satu bulan, tamat. Setahun, dua belas kali. Kali umur hidup kita. Bisa ratusan kali kita, ya. Kalau komitmen. Baca. Ini yang kedua. Ketiga, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Keempat, dan maknanya, belajar tafsirnya. Kelima amalkan, aplikasikan. Keenam ajarkan, dakwahkan dan terakhir ketujuh bela. Bila Quran ini ada yang menghinakan, ada yang mengacak-acak bela. Tujuh sikap Kepada Al-Quran. Siapa yang berlakuan Quran dengan tujuh sikap itu, Allah akan muliakan. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadhawu bihi akhar. Allah akan memuliakan orang karena kitab Al-Qur'an. Kalau Qur'an dimuliakan oleh orang, Allah akan muliakan dia, ya. Kalau membacanya saja tidak, apalagi memahaminya, menghafalkannya, dijamin lebih tidak lagi, ya. Semakin kita jauh dari kemuliaan Qur'an, kita akan lebih akan jauh dari kemuliaan untuk diri kita sendiri, ya. Ingat Khairukum man nama Al Quran, waalaikum. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Ya, termasuk membacanya. Iya, membaca bagian dari aplikasi mempelajari Al Quran. Menunjukkan kalau tidak mempelajari Quran, membaca, mengajarkan, buruk ni orang di mata Allah Azza Wajalla. Dunia sampai akhirat. Abaikan Al Quran, Allah akan mengabaikan kalian. Perhatikan muliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kalian. Mana yang kita pilih? Mulia atau hina? Kalau mau hina, hinakan Quran, silakan. Dijamin hina, dunia akhirat. Tapi na'udzubillah, janganlah ya. Bukata Ustaz juga, sokwe hina kan Quran. Itu mah nyindir, bukan nyuruh. Ya. Apa hukum jika sifat istri berubah? Kayaknya ini suaminya. Jika semua itu dikarenakan sikap suami yang sudah berulang kali melakukan kesalahan. Ini berubah berubahnya menjadi buruk. Padahal sudah paham ngaji Mohon Nasir. Ini masih curhat istri. Laporan juga. Kayaknya istri taat, sayang, perhatian, peduli, melayani. Tapi berubah karena suami yang melakukan kesalahan lagi kesan berulang ngaji rajin, Maksiat juga rajin, bikin istri jengkel juga rajin, serba rajin dia. Coba perhatikan lagi ngajinya ngapain tuh orang? Mungkin uh, ngelamun, mungkin chatting, selampang aja, atau mungkin tidur, atau mungkin hanya jadi panitia. Nyiapin segala macamnya gitu. Ngajinya mah gak ikut. Nanti setelah beres bubar dia beres-beres. Gak dapat dia ilmunya. Gak dapat hidayahnya. Jadi istri berubah sikap menjadi buruk ke suami karena keburukan suami. Apakah boleh? Tidak boleh. Jadi kesalahan suami jangan menjadi penyebab istri merasa berhak berbuat salah juga ke suami. Istri bukan penghukum, bukan hakim atas kesalahan suaminya. Yang harus dilakukan diingatkan suami, ya, dengan berbagai macam cara. Kalau istri sudah mentok, tidak bisa mengingatkan suami merubah karakter suami, coba minta bantuan kepada orang yang bisa didengar omongannya ke oleh suami, mungkin guru yang dipercaya, mungkin orang tuanya, gitu ya agar si suami ini berubah, itu pertama kedua, introspeksi istri seringkali, ini seringkali masalah yang timbul dari orang terdepat, terdekat itu azab Allah atas dosa kita tadi saya ungkit beberapa ayat Wama asobaku min musibatin Fabima kasabat aidikum Musibah apa sih yang menimpa kamu Itu karena dosa-dosamu Ma nazalal bala Illa birzam Tidaklah turun bala kecuali karena dosa Nah ini bala Suami atau istri Bikin jengkel, anak bikin jengkel Pembantu, bahkan kadang kendaraan Weteh dari toko gitunya. Bikin ruut Kempes Kesinggol orang. Gitunya. Kita yang nyenggol. Kendaraannya bermasalah. Itu mungkin azab. Berkata Fudail bin Iyad. Rahimahullah. In asaitullah. Faru'aitu dhalika ala khuluqi zaujati wa ahlihi wa dabati. Kalau aku bermaksiat kepada Allah. Aku lihat dampak buruknya pada akhlak istriku, anakku. Bahkan binatang tungganganku. Istrinya jadi tidak taat Anaknya jadi membangkang Pembantunya juga jadi tidak nurut Bikin hati kesel, jengkel Bahkan binatang tunggangan lagi ngadat Tidak bisa ditunggangi Kalau kita kendaraannya, motornya bermasalah mobil mobilnya bermasalah Bikin liar gitu ya Padahal mahal miliaran itu teh, Empuknya teh luar biasa Ayak weh Iya nanti apa namanya? Masalah teh. Mungkin itu hukuman dari Allah. Cepat tobat. Cepat muhasabah, introspeksi apa kesalahannya? Tingkatkan ibadah, jauhi perbuatan dosa dan maksiat, Allah akan kasih solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan kasih solusi dari masalah yang dihadapi. Siapa yang bertanya kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Nanti orang-orang yang nyebelin tadi Allah rubah lagi hatinya, menjadi menyenangkan lagi, hangat lagi, romantis lagi, ya. Makanya kata Sayyid bin Rahimahullah Solusi pertama dari semua masalah yang kita rasakan, yang kita hadapi adalah taubat dan meningkatkan ketakwaan. Berdasarkan ayat tadi. ya Mungkin masalah timbul itu azab dari Allah atas dosa dan kesalahan kita. Jeksi awatnya, kok jadi saya yang disalahin? Mungkin itu penjelasan aku mahadirat. Afan fan Usan saya baru hijrah, sudah usia senja dan pengen mengajak anak gadis ikut sunnah. Doa apa untuk menembutkan hati agar anak saya tidak mau. Aduh, agar anak saya tidak mau. Oh, karena anak saya tidak mau. Bukan agar. Tidak mau diajakkan. Ada doa dari Al-Quranul Al Karim. Ini doa dari para nabi dan orang soleh untuk anak-anaknya. Pertama doa Ibadur Rahman Rabbana hablana min azwazina wadhurriyatina kurrata ayun wajjalna ilmutaqina imam Nah, Ya Allah berikan kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang kurrata ayun Kurrata itu membuat kita bahagia. Kata Imam Al Qurthubi rahimahullah, "Ma akorro ala qalbi mu'min min ayyro azwajhum wa awladhum muti'inahillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan seorang mu'min dibanding melihat istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah. Jadi Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina kurratain. Artinya Allah, jadikan istriku anakku menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Menjadi anak-anak yang soleh. Itu pertama. Ya, Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli. Itu doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka ka zurriyatan taibah innaka sami'un doa. Rabbi j'alni muqimass salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal Itu semua minta anak-anak turunan kita saleh. Rabbi habli minas salihin ya Allah berikan kepadaku anak-anak yang saleh. Rabbi habli mil ladunka Ya Allah berikan bagiku dari simu anak-anak turunan yang saleh. Rabbi habli Arabij'alni muqimassalah wa min dzurriyyati ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat dan juga anak-anak turunan kami Itu Quran banyak ya Silakan baca, hafalkan dan baca dalam sujud Maksudnya sujud ketika salat bukan di luar salat begitu beres asalamualaikum asalamualaikum berdoanya sujud enggak disyariatkan Maksudnya sujud di dalam salat Baik salat fardu ataupun salat sunnah Sujud mana? Yang mana aja, Tidak harus terakhir Sujud awal, sujud tengah, rokat satu, dua, tiga, empat silakan yang mana saja selama sujud Tapi jangan lupakan doa pokok sujud Subhana rabbil Alanya itu harus dibaca dulu Jangan sampai saking semangatnya begitu Sujud langsung Subhana rabbil alanya tidak Tidak dibaca eh, Salah, keliru ya Hafalkan, baca di dalam sholat. Ya itu doa-doanya. Bagaimana hukumnya? Badal haji untuk orang yang sudah meninggal. Bagus, boleh. Badalkan. Orang tua sudah meninggal, badalkan oleh anaknya. Dengan syarat. Anaknya harus sudah haji untuk dirinya terlebih dahulu. Atau umroh anaknya pernah umroh, lalu berangkat lagi membadalkan orang tuanya iya bisa sampai bisalah kenapa tidak ada tuntunannya dari nabi sallallahu alaihi wasallam banyak salah satunya adalah ya ketika eh, seorang sahabat namanya Subrumah ya dia mau membadalkan haji dengan membaca lafaz yang salah Lalu oleh Nabi sallallahu diberikan tuntunan yang benar. Labaikallahuumma bisa umroh atau bisa haji tergantung dia hajarna an fulan. Disebut an nama orang yang dibadalinya. Syahl al-Bani rahimahullah mengutip satu hadis sahih Riyad Bukhari dan Muslim dalam kitab Ahkamul al-Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit. Apa yang bermanfaat bagi simit? Yang antaranya badal haji dan umroh. Seorang sebelum matinya wasiat ke anaknya. Kalau saya mati, bebaskan seratus budak. Setelah mati, sang kakak membebaskan lima puluh budak. Kan budak mahal. Dia nyuruh adiknya, bebaskan kamu selimapuluh lagi untuk melakukan wasiat ayah kita. Kata adiknya, enggak. Saya ingin bertanya dulu kepada Nabi SAW. Khawatir, hanas, nawan hanas, katanya, hanas dilakukan ternyata nggak boleh gitu ya. Apa kata Nabi Ali Sholalasam? Ingkana musliman awm muahidan, perhajista anhu kata sordakta. Ya, kalau ayahmu ahli tauhid atau seorang muslim kamu berhaji. Atau bersodakoh. Atau saum atas namanya. Pahal sampai kepadamu dan kepada dia. Ini menunjukkan bolehnya. Badal, haji, atau umroh ya. Bolehkah menggunakan jasa travel? Boleh. Boleh. Ada. Tapi yang dipercaya. Yang nyuna amanah. Ada orang yang komersil pokoknya dia bisa membadali 10 orang di waktu yang bersama dia ya enggak bisalah. Ya, lebih murah coba kalau 10 orang bisa 5 juta, 5 juta, 10 50 juta lah. Bisa 10 juta sekarang mahal iya. Jangan kayak yang gitu enggak. Dia enggak paham sunnah dia enggak ikhlas. Karena intinya nyari duit. Kalau enggak ikhlas Pahala apa yang dia dapat? Kalau pahala enggak dapat, apa yang akan diberikan kepada orang yang dibadalkannya ya enggak? Enggak dapat apa-apa. Yang yunnah dan yang ikhlas, ya. Banyak travel gitu ya. Kita kadang-kadang ada ikhwan kita tinggal di Mekah atau di Madinah. Menerima badal haji, iya. Kenapa kalau orang sana harus dibayar? Kan tasrihnya harus bayar. Orang Mekah juga kalau mau haji umrah harus ada tasrih, ada izin, ada ada surat yang harus diurus, ada transportasi. Apa jalan kaki? Kan enggak mungkin. Ya, ada makanan konsumsi selama itu dan seterusnya, ada uang yang harus dikeluarkan. Kita handle. Ya. Apakah wajib anak kandung tidak harus anak kandung siapa aja yang dipercaya? Ya? Di sini nggak ada tapi saya tambahkan travel mana yang nerima bisa ke travel yang biasa saya tangani ya bagi Ikhwan Ahwat yang ingin membadalkan Umroh atau Haji atau mau Umroh saya ada jadwal tahun 26 Desember ayo cepet daftar gratis nggak bayar ya daftarnya. Pada ini juga udah daftar tuh keluarga. Ayo. 26 Desember. Ada 11 seat lagi ya. Siapa cepat dia dapat. Masih ada waktu kira-kira sebulan lebih dikit ya. Siapa cepat dia dapat. Keburu habis jatahnya nanti ditutup gak bisa. Ayo daftar-daftar gratis ya daftarnya. Bisa hubungi saya, bisa hubungi nomor yang dicantumkan di flyer, di poster ya. Bagaimana hukumnya wanita yang pakai cadar ketika sholat di masjid yang terpasang CCTV? Yang mana wanita tersebut mengambil hukum menutup aurat termasuk wajib, menutup wajah Karena jika salat bukan dari masjid yang terpasang CCTV ada rasa was-was. Hukum asal sholat makruh menutup wajah, menutup mulut. Hukum asal termasuk bagi wanita ya, harus dibuka. Ya, tidak wajib, makruh. Kecuali kalau ada uzur. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim Syalu Thaimin juga memfatwakan ini tidak ada kaitan dengan pandemi. Imam Nawawi hidupnya jauh dulu ya. Imam uh, siapa Syalu Thaimin sudah meninggal sebelum pandemi. Ditanya tentang hukum menutup mulut atau wajah di dalam salat. Mereka menyatakan hukum asal makruh, tidak boleh. Kecuali kalau ada uzur. Baik udur yang membahayakan atau yang tidak membahayakan. Contohnya, ya, Nabi saw menyatakan ida ta'ak abahadukum wafis -wa -wa -wa -wa -wa sala faliyakdimasta ta'ata. Kalau diantara kalian mau menguap ketika sedang solat, maka tahan semaksimal mungkin atau tutupkan telapak tanganmu ke mulutmu. Padahal menguap berbahaya tidak. Bagi dia atau bagi orang lain tidak berbahaya. Tapi itulah adabnya. Menunjukkan boleh menutup mulut. Kalau ada uzur tertentu. Walaupun uzur itu tidak membahayakan. Seperti menguap. Maka diperintahkan. Faliak dimasata. Di antaranya kata Imam Nawawi Tutup dengan kedua. Dengan salah satu tangan atau kedua tangan. Ketika sholat, tutup mulut. Padahal hukum awal, hukum asal menutup mulut adalah makruh. Tapi untuk uzur tertentu, ya, termasuk kata Imam Manawi dan Syed Utsaimin, kalau umpamanya ada debu yang berterbangan. Kalau umpamanya sholat, di jalan, di terus di padang pasir, ada angin kan? Boleh menutup? Boleh menutup. Karena ada uzur itu. Karena bisa, Masuk ke pernafasan kita dan membahayakan kita. Walhasil kalau ada udur yang membahayakan dibolehkan dan tidak makruh bahkan diperintahkan. Ini fatwa para ulama loh, ya berdasarkan Nas hadis tadi. Apalagi kalau ada virus yang membahayakan. Virusnya itu apa? Contohnya apa kemarin? Covid. Bisa mengancam nyawa? Ya, mengancam nyawa. Kalau menguap saja yang tidak membahayakan, sudah diperintahkan untuk tutup, apalagi ini. Jangan berlirin balik. kalau sudah takdir Allah, kalau ditutup, tidak dapat. Iya, ini tidak ada kaitan dengan takdir. Kaitannya dengan adab ketika sholat. Walaupun umpamanya, tidak menutup mulut kalau tidak ditakdirkan kenapa? Ya karena iya betul. Ini nggak ada kaitan dengan takdir, tapi kaitannya dengan adab ketika sholat. Nabi Salusah menyuruh menutup mulut ketika sholat, ketika tak menguap. Para ulama bolehkan ketika ada angin kemudian menerbangkan debu-debu, boleh ditutupkan dengan sorban yang di kesini ketika sholat. Apalagi kalau secara Hesi realita ada virus seperti COVID-19 yang bisa membahayakan nyawa, ya itu udzur syariah untuk ditutup, ya kita bukan karena oh kamu nggak iman kepada takdir Atau siapa, tapi ini nas, nas hadis dan fatwa ulama, nas hadis dan fatwa ulama menyebabkan kita nggak perlu melirik fat fatwa ustad ustad bukan mufti ustad bukan Mujtahid Ustaz mah jangan istihadlah ikuti saja fatwa para ulama yang dasarkan pada nas dengan kemampuan ilmu yang lebih memadai daripada kita Ya, jadi nah, termasuk umpamanya dalam ihram wanita dilarang men, uh, me, apa namanya memakai cadar ketika haji atau umrah apabila berpapasan dengan laki-laki tutup dengan kain kerudung yang dibawa setelah berlalu silakan buka lagi. Itu di dalam apa? Di dalam haji. Oleh karena itulah kalau wanita sholat di tengah-tengah orang banyak ada laki-laki boleh dia menutup wajahnya. Karena ada Udzur Syar'i tentang hal itu ya. Ada fatwa ulamanya, ada nas hadisnya. Kalau ada fatwa ustaz yang haram umpamanya memakai sadar ketika saat buka karena itu sunnah saja. Ini ada fatwa para ulama dan ada nas hadis yang mendukungnya iqnar saja sudah. Ya. Sekali lagi ingatkan, ustaz bukan mujtahid. Ustaz bukan mufti, ustaz mesti mengikuti penjelasan para ulama mujtahidin ya. Cukup ya sampai di sini semoga Allah apa namanya mempertemukan kita kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant Astagfirullah wa atubu ilaiqul hamdulillah rabil alamin wal